Mitra bisnis, banyak kepala daerah yang mengundurkan diri untuk memberi jalan keluarganya berlaga meneruskan posisinya. Menurut Wapres Yusuf Kala, modus seperti ini tidak benar, dan Kementerian Dalam Negeri diminta tidak mengabulkan surat pengunduran diri jika motifnya seperti itu. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun. Pak Refli, bagaimana komentar Anda? Ya sebenarnya ini kan gara-gara ada larangan, bahwa e, petahana keluarga petahana tidak boleh maju dalam pilkada yaitu satu derajat ke atas bapak ibu dan mertua satu derajat ke bawah anak menantu satu derajat ke samping saudara paman bibi ya kan nah gara-gara itu maka kemudian ya kalau keluarga mau maju terpaksa harus mundur karena kalau mundur kan definisinya bukan petahana lagi. Nah tetapi sesungguhnya kalau menurut saya yang saya agak sesalkan ya harusnya aturan seperti itu tidak perlu ada. Apa salahnya orang jadi anak gubernur ya kan? Istri gubernur atau istri bupati atau paman bupati misalnya. Kan yang dikhawatirkan adalah bahwa kalau mereka nyalon mereka bisa menggunakan fasilitas jabatan ya untuk kepentingan dirinya. Kalau memang demikian ya perketat pengawasan. Kalau ada penyimpangan ya diskualifikasi mereka. Sebenarnya kan itu kan. Tetapi ini yang aneh adalah justru undang-undang melarang bukan pertahanannya diatur, tapi keluarga petahana, orang-orang yang sebenarnya tidak ya tidak ada kesalahan apa-apa begitu. -apa, tapi bukannya hal seperti ini bisa memunculkan dugaan KKN, Pak? Kan dipilih rakyat, kan ini kan bukan bukan penunjukan terserah rakyat memilih atau tidak. Kalau rakyat memang memilih, ya jadi dia kalau tidak ya tidak. Nah yang paling penting yang harus dijaga bukan melarang petahannya, keluarga petahana, tetapi bagaimana membuat pemilihan yang jujur dan adil, pemilihan di mana segala sesuatunya berjalan secara fair, ya begitu. Jadi mereka tidak boleh misalnya menggunakan fasilitas publik, ya, menggunakan dana bantuan sosial, menggunakan, mengerahkan tenaga pegawai-pegawai setempat misalnya. Nah, kalau itu dilakukan ya diberikan sanksi. Nah, gitulah. Kalau Pak Refli sendiri apa sudah pernah mendengar hal seperti ini terjadi, Pak? Oh, iya, saya dari dari dari awal sudah sudah paham yang begini ini. Karena memang itulah jalan untuk untuk mereka keluarga mereka maju. Lalu apa mereka benar-benar secara terang-terangan menyebutkan motifnya? Karena kan Pak Jekah meminta kemendagri untuk tidak mengabulkan surat pengunduran diri jika motifnya untuk memberi jalan bagi keluarganya mencalonkan diri. Yang enggak. Pasti kan mereka mundur karena apa misalnya. Tetapi kan sebenarnya kesalahan kita adalah kok undang-undang kok melarang orang untuk mencalonkan diri. Kalau saya begini ya, sebenarnya itu hak orang lain. ya. Jadi kita tidak boleh menghalangi orang ya untuk mencalonkan diri, untuk mundur, dan lain sebagainya. Kalau ada tanggung jawab, misalnya pidana, itu soal lain, silahkan. Tetapi yang lebih pas lagi adalah, MK segera memutuskan soal ini. Karena kan soal pertahanan ini kan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Demikian Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun, saya Kori Lumenta.